Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du Ikhwan nafidina azakumullah Ada beberapa pertanyaan yang diajukan semoga bisa dijawab semampu dan sebatas ilmu kita. Ada yang bertanya di sini bagaimana hukum asuransi paket pengiriman? Apabila barang kita hilang mereka ganti 10 kali lipat dari ongkos kirim. Namun bila tidak asuransi Apabila hilang oleh ekspedisi maka mereka tidak mereka tidak bertanggungjawab mengganti. Ini eh, termasuk asuransi bisnis, asuransi bisnis seseorang yang masuk padanya imma untung imma rugi. Anda pasti diwajibkan untuk membayar ketika selamat, khalas, aman. Ketika ada sesuatu dikasih sepukai lipat dari ongkos kirim dan segala macamnya. Ini termasuk asuransi yang riba barak walaikum atau diharamkan dikarenakan daunsur meisir. Bagaimana hukum bayar asuransi naik pesawat? Setahu saya sifatnya harus bayar, ketika beli tiket langsung masuk biaya asuransi. Ini tak, tak, tak terelakkan, di luar batas kemampuan kita yang penting kita beli tiket. Dan setahu saya setiap kita beli tiket tiket transportasi padanya sudah ada asuransi jasara harja. Baik tiket pesawat, tiket kereta api, bis. Ya sudah mau apa lagi? Ya langsung mereka yang motong dosanya mereka. Bahar kolofik. Tak terelakkan di luar batas kemampuan kita. Bukan. Karena ada itu, terus tidak mau naik pesawat Tidak mau naik pesawat, kenapa ada asuransinya Tidak mau naik bis, tidak ada asuransinya Sudah tentu naik pribadi aja kalau begitu Ini tak terelakkan Bahasa Arabnya Mimma balwa. Balaknya sudah merata, tak terelakkan Bukan kemauan kita, tapi sebuah sistem Maka yang berdosa, yang menetapkan itu semua Ada di antara kami para umahat mengadakan arisan online Dengan peserta dari berbagai daerah Apakah diperbolehkan? Jadi perjelas bagaimana sistem arisannya Baru ada jawaban Karena sistem arisan masing-masing beragam Kalau yang dimaksud dengan arisan itu iyalah Misalkan ada peserta sejumlah 50 umahat Masing-masing dikenakan biaya uh, per orang atau per per nomor, misalkan 100 ribu. Silahkan dia ikut berapa gitu, per nomor 100 ribu. Taip, nanti diambil tiap bulan, setiap bulan dia ngasih 100 ribu atas sejumlah nomor yang dia ikuti. Semuanya demikian, nanti akan mendapatkan nominal yang sama misalkan ketemunya adalah 100 nomor berarti 10 juta tiap-tiap yang ikut dapat 10 juta per nomor 10 juta terus sampai semuanya selesai itu ketemunya nanti semuanya akan menyetor per nomor 10 juta dapatnya juga 10 juta kalau demikian sistemnya ada khilaf di kalangan para ulama dan yang Raja insyaallahu ta'ala boleh dengan persyaratan semuanya komitmen harus bayar tidak ada yang apa namanya utang semuanya harus bayar sampai selesai Itu terkait dengan masalah arisanya terkait dengan masalah umahatnya jelas hanya umahat tidak ada yang laki-laki bercadar yang masuk pada acara tersebut jangan sampai ada penyusup dari kalangan ikhwan Diupayakan, diusahakan yang ma'rufiin atau yang ma'rufat yang dikenal di kalangan mereka. Dihindarkan yang orang-orang awam. Hal-hal yang menganufitnya ditinggalkan. Gitu ya. Bayarnya sama, nerimanya sama. Ketika di situ ada ada bandarnya, boroknya. Dapat nomor khusus, misalkan 100 nomor. Ada ada nomor 101. Satu itu tuh boroknya nggak boleh. Jadi langsung 100 nomor langsung berputar. Ketika diambil nomor pertama, ya langsung nomor pertama dari anggota tadi itu. Bisa apa namanya diambil setiap bulan. Jadi surprise gitu. Ambil yang dapat langsung transfer dikirim. Atau langsung dibuka satu per satu, tertib. Satu ini dua sampai nomor 100, lah bas. Saya pahami ya. Di suatu perusahaan diadakan asuransi untuk karyawannya Tapi uang asuransi tidak disimpan atau dikelola perusahaan Tapi diikutkan atau dikelola BPJS Atau perusahaan asuransi Apakah boleh memanfaatkan hal tersebut Kalau uh, uang itu subsidi murni uh, perusahaan untuk sang karyawan Maka karyawan boleh menggunakan sebatas subsidi yang diberikan kepada dia lebihnya nggak dipakai ini udah-udah kita, kita bahas sebelumnya ada asuransi sosial, ada asuransi ta'awun, ada asuransi bisnis yang sosial, subsidi murni pemerintah atau perusahaan memang secara realnya mereka serahkan kepada perusahaan asuransi itu urusan pemerintah atau atau, atau perusahaan, kita nggak jauh-jauh kita hanya mendapatkan haknya kita dari pemerintah kalau ada, kemudian dari perusahaan berapa jumlahnya, dan potong gaji kita. Maka Antum harus tahu, harus tanya, berapa gaji kita, berapa persen dipotongnya gaji kita. Gaji kita 10 juta, setiap bulan dipotong misalkan 2 persen. Sudah Antum harus tahu setiap bulan gaji kita sekian dipotong, Antum hitung. Ketika tahun depan gaji Antum naik, dihitung lagi terus antum harus apa namanya? rifat sedikit. Tanya pada perusahaan, saya dapat apa terkait dengan asuransi ini? Kamu dapat sekian persen? Dihitung. Apa ada dari dari pemerintah? Pasti akan ada. Berapa? Dihitung. Itulah yang menjadi miliknya antum. Antum bisa menggunakan itu sebagai haknya antum. Lebihnya tidak. Dipahami insyaallah ya? Barakallahu fiikum. ini Gak mau ribet, tak ngerti ya sudah Pakai yang lain Barakulahikum Bolehkah marketer menjualkan Barang dari pemilik barang dengan tanpa Menjelaskan dia adalah seorang marketer Pemilik barang sudah mengizinkannya Ya mestinya, marketer itu bisa jadi Maklarnya atau wakilnya Atau cabangnya Bahasanya sekarang adalah marketer pihak yang Memasarkan barangnya sama pemilik barang Hukum asal tidak usah menjelaskan tapi ketika dari pihak konsumen bertanya, dia menerangkan. Tuh. Kok transfernya ke an ke Anda? Anda siapa? Saya adalah wakilnya fulan. Saya adalah cabangnya fulan. Saya adalah maklarnya fulan. Khusus untuk maklar harus ngomong. Harus bicara. Barakallahu fiikum. Wallahu taala lahum bisawab. Secara realnya sudah jelas biasanya ya, kon. Ini cabangnya Fulan, dia buka cabang sini sini sini sini sini sini. Perwakilannya tu ini ini ini ini Jelas kalau sekarang. Waalaikumsalam, wallahu a'lam bishshawab. Kok tahu tu ada yang ini? Tapi tidak ada loh. Tak paham saya punya. Bahasa Inggris orang ngerdih aku. Allah wa Alamis Soab. Kok nambah lagi? Nanti <SILENCIO> dipilih supaya jangan nambah-nambah lagi. Oke. Oh, Hair hey, Insha Allah. Duh, ya, apa sih? Dalam hadis dua saksi termasuk yang dilaknat oleh Allah terkait dengan hmm. riba ini. Bagaimana jika lebih dari dua atau kurang? Ya sama saja. Pada umumnya yang namanya saksi. Dua Itu menggunakan bahasa keumuman Yang ada di tengah-tengah masyarakat Ketika transaksi Maka itu dilaknat 10 saksi semuanya sama Ketika sebagai saksi riba Mendapatkan ancaman yang sama fikum. Jadi penyebutan dua itu dikatakan itulah yang umum Berlaku di tengah-tengah masyarakat Jadi antum jangan wabahiri nah, Jangan tekstual yang jumut ha, Alhamdulillah ya Barakulahikum Bagaimana jika saya menukar uang Rp50.000 kepada teman saya Namun kurang Rp10.000 Nanti akan dibayar Akan dibayarkan nanti Dengan kesepakatan kekurangannya adalah hutang Apakah riba? Ya itu yang namanya riba nasia Dikanakan sejenis Sama-sama mata uang, sama-sama rupiah Harus tamathul dan harus takobob Ini gara takobob Entah kamu katakan sisanya hutang ya Sisanya wadiah ya kamu simpen ya, tidak boleh Tidak diperbolehkan barang -barang. Harus takobot tamathul di majelis Ketika ada selisih riba fadhil Ketika ada tempo riba nasi'ah Kan boleh wadiah, dalam bab ini tidak boleh Kalau ingin wadiah itu bukan sama orang tadi, orang lain Paham tidak, ke orang lain Ini Rp50.000 eh, ditukar wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uangnya kecil-kecil sudah kamu ambil semuanya antum wadiah ke orang ketiga tolinya kamu simpan Hanya. tapi kalau ke, ke orang tadi itu kamu belah se istilah bayang itu? wa'alaikum wa'ala ta'ala alamu bisawab di zaman sekarang ini begitu banyak istilah-istilah yang kelihatannya syar'i sesuai dengan istilah di, di buku-buku fiqih tapi riil apa namanya aplikasinya enggak demikian. Jadi antum jangan terpesona dengan nama, tapi harus dijelaskan hakikat sesungguhnya. Apa hukum transaksi seperti di bawah ini? Saya adalah agen atau wakil atau stokis resmi dari produsen A. Di wilayah tertentu, anggap Jakarta, saya ada toko di sana Saya juga boleh menjual di luar wilayah tersebut secara meluas Harga jelas, barang jelas Kemudian saya menawarkan barang ke relasi yang saya kenal Dan Juga melalui online di Bukalapak Bolehkah saya meminta tolong kepada produsen A untuk mengirim langsung ke pelanggan saya apakah termasuk dropship yang dilarang begitu ya posisi barang masih di lokasi produsen Gimana jawabannya Iwan? dari yang telah dipelajari hukumnya bagaimana? hukumnya adalah boleh karena status antum adalah agen atau wakil atau stokis resmi produsen A maka anda Harta kumu maqam al-malik Posisi anda sama dengan yang memiliki harta Sehingga labas Barakallahu fikum Naam Barangnya jelas, harga jelas Naam. Barakallahu fikum, labas Walaupun anda secara perakinan Jakarta Tapi sudah ada izin dari pihak proses A Untuk luas di semua daerah yang ada Labas Barakallahu Nah, wallahu alam bisawab. Itu enaknya belajar itu dikasih ilmunya dulu, kasih kaidah, kaidah, kaidah, kaidah, kaidah. Hatam, pertanyaan lewat. Nah, sudah, sudah. Gampang ya? Alhamdulillah. Seseorang bertransaksi jual beli di luar masjid. Tapi bayarnya hutang lalu besoknya dia bayar di dalam masjid, bagaimana hukumnya? jawabannya loh tadi perasaan ada dorpres loh mana ya? loh, hilang lagi doorpress yang gak terbawa loh no, ya, nah itu kalau enggak nanti untuk yang dikasih aman akhirnya hukumnya apa ya pak? jawabannya bedakan antara transaksi jual beli di masjid dengan akad membayar hutang di masjid atau nagih hutang di masjid dibedakan dalam Islam dikarenakan ada nas yang membedakan kalau jual beli di masjid hukumnya haram dengan nasul hadith tapi nagih hutang bayar hutang di masjid itu juga boleh boleh ikhwan. dengan nas hadith dalam Suhaib Bukhari Hah? ada uh, salah serangan sahabatnya Rasul Abdul bin Ka'ab. Saya ngasih bin Ka'ab itu Ka'ab. Nakih utang kepada sahabat yang lain, Hadrat bin Nabi Hadrat. Sehingga saya ngasih. Nakih sampai mengeras suaranya itu di masjid, pedengar sama Rasul. Rasul mengatakannya Ka'ab. Dikasih kata Nabi gini. Ai Ka'ab sudah, kamu kasih dia separuhnya saja. Nami ya Rasulullah. Maka dibayar separuhnya saja. Itu menunjukkan bolehnya nakih hutang atau bayar hutang di masjid. Difaham ya? Berarti bukan termasuk akad jual beli dengan nash hadis ini. Difahamin ya? Arokalawfiqum. Jadi akadnya di luar. Sudah beres hutang. Besok ketemu di masjid. Ini yang bayar yang kemarin. Tidak masalah dengan divaie tadi. Apakah jual beli barang yang belum diproduksi itu, termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Kemudian dengan sistem DP dulu sebelum barang itu, apakah termasuk dua akad dalam satu transaksi. Nggak. Ini dalam pembahasan fikri disebut dengan akad istisna. Istisna itu maknanya talab sinat silah. Sang konsumen atau pembeli meminta kepada sang penjual membuatkan sebuah barang. Baik itu membuatkan sebuah makanan atau sebuah barang. Baik itu barang dalam bentuk rumah atau dalam bentuk kendaraan atau dalam bentuk lemari, segala macamnya itu. Namanya akad istisna. Gambarannya biasanya, barulah hikm, sang pembeli beri DP atau sang penjual minta DP diminta sang pembeli menjelaskan apa yang dia inginkan misal sang pembeli ingin dibuatkan lemari almari dia suruh merinci bahannya apa modelnya apa dikasih rinci spesifikasinya pak. Rinci, gini gini gini pak kata dia ngasih gambarnya seperti ini Taib. kata sang penjual kalau dengan rincian seperti ini saya kasih harga lima juta deal deal mohon dp-nya, jadi nah, harus belanja uh, ini semua, dah dp, sepakati dp lima ratus ribu, darah keluas itu, dia buatkan, dibuatkan sama dia sampai selesai, ada kalanya di tengah-tengah membuat sang penjual ini ke kehabisan dana untuk beli apa namanya uh, perlengkapannya. Itu. Tolong ya akhirnya tambah uangnya supaya selesai gitu Tambah lagi Begitu jadi baru dilunasi sesuai dengan nominal yang disepakati Ini khilaf di kalangan ulama Mayoritas fukuhak mengatakan tidak boleh Sebagian fukuhak kita mengatakan boleh Dan ini yang rojih Dengan persyaratan Barang yang dipesan sesuai dengan yang diminta oleh sang pembeli Ketika ada yang berbeda atau di luar permintaan sang pembeli Maka sang pembeli memiliki hakul khiyar Dia boleh milih Rito lanjut Enggak rito kembali uang Resiko sang penjual yang salah membuatkan barang tadi Bisa paham faham tidak? Al-Tahuwa al apa kaya, caka ya iya apa oh Masya Allah 8 giga isinya merotal, kumuran daurah Masya Allah daurah apa ini kalau saya lama bahaya kalau saya lama ada daurah hati-hati kan Ah, Tidak ada lagi Oh tak mikir aku karimah Akhlakul karimah Lai <laughs> harus <laughs> teges Perkaranya sudah jelas Masih melenceng melincang -lincang. Orangnya enggak genap eh, eh Tadi saya bilang apa ya Pak? Sudah ya? Tadi berhenti ya Oh ini polpen oh, Banyak isinya berarti Segini apa satu-satu? ما شاء الله نعم م -م. ما شاء الله Ada seseorang menyuruh kita menjualkan mobil. Tapi kita pas ada uang dan menyukai mobil tersebut. Kemudian kita mau beli, bagaimana hukumnya Ustaz? Ya enggak masalah. Nanti antum tawar-menawar dengan sama pemilik mobil. Paham enggak? Ya. Ada yang punya mobil, tolong dijualkan ya. Ya kan? Ini kok mau beli zen ini, bagus ini, sesuai ini Ngomong sama orang rumah, iya cocok ini Ada pulus Ya langsung ngomong aja sampai punya mobil Anak yang mau beli, berapa harganya Ini gitu, berapa harganya Negosiasi, sudah Kalau deal, deal, lanjut Barakulahikum Ah, iya warna-warni ya. Ini warna ya. nah, ini Lena, apat kalpenya yang bisa jawab dengan rinci, detail dan benar. Ada pembeli datang ke lapak saya barang, eh, sedangkan barang tersebut tidak saya miliki lalu saya ambilkan ke tempat yang lain dengan harga yang saya tentukan, apakah diperbolehkan? Ya Allah, yang menjawab siapa? ada empat polpen ada gambaran ya, ada seorang datang ke tempat eh, jualannya Antum, melapaknya Antum cari sebuah barang, barangnya tidak ada Antum carikan ke tempat yang lain dengan harga yang tertentukan sendiri, hukumnya boleh Ya Allah ini empat tol ini, Santi juga boleh jawab. Nah, ha? Fauzal, antum rinci detail benar, saya nggak usah lagi mempertanyakan kepada antum. sudah, wes, sampai sini aja, sampai sini aja, tu, hmm, tak kira ni aja, jangan lama-lama waktu ni habis ni. Wakil Pemain e, salah salah salah salah. Es kelihatan jawabannya salah itu sudah. Ah yang sebelah kanan saya, hambol. Hatta yang ngasih dorpes boleh jawab. <guluh> Apa hukumnya? Lepas diam. Depan saya, hambol. Antum. Ah, gimana? Dia ini siapa? Ah. insyaallah salah. <l> antum <Mican> terlalu jauh ya, Akhi. Ha, sini. Oh, antum, tafadhol. Tolak-tolak ya, ada pembeli datang ke lapak saya. Sedangkan barang tersebut tidak saya miliki. Lalu saya ambilkan ke tempat yang lain dengan harga yang saya tentukan, apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat Ayo, asal tuh. Es langsung aja. Empat ini lumayan tuh empat anaknya antum. Nggak apa kok jauh-jauh wakil segala macam itu. Ini dia sendiri kok. Jawabannya boleh dengan syarat. Dia tunggu sebentar. Dia datang ke tempat tadi, ke tempat lain tadi itu. Dia beli barangnya, tuh ambil barangnya. Dia kuasai, dia bawa ke lapaknya dia, baru dia akad transaksikan dengan konsumen. Harga tergantung dia nah bas, cari pembahasan wakil segala macam itu kalau kemudian antum menghubungi yang sana suruh kirim langsung kepada konsumen, tidak kalau kamu wakil kalau kamu simsar kalau kamu farak boleh gitu loh, nah, ini nggak ada hubungan tuh tahu-tahu ujungnya ujung, sih ujung, aduh, uh, insya Allah, nggak ada keterangan di, di, di, dalam, di dalam soal. Ada pembeli datang ke lapak saya, barangnya belum ada, e, belum saya miliki. Saya ambilkan tempat yang lain dengan harga yang saya tentukan. Makanya dikasih rincian tadi, boleh dengan syarat ambil turu barangnya baru diakatkan. Atau dengan jawab tidak boleh apabila begini begini begini. Bahasa yang lain intinya po doai. Kalau itu sudah diakatkan sama dia di depan sudah akat sudah tentukan harga baru kemudian dia cari barang ini hukum asalnya tidak boleh kecuali kalau menggunakan sistem salam sangat begitu, lantas tadi kan rinci dari jawabannya, cocok. Apakah menabung di bank termasuk haram? Kalau menabung atau menyimpan uang di bank itu dikarenakan khawatir, khawatir uangnya akan hilang atau tercuri atau yang lain maka boleh dengan persyaratan tidak mengambil bunga. Fami, ini fatwa maksudnya perlu dibar untuk zaman sekarang ini. Ada lagi yang kedua, tujuannya untuk apa namanya lalu lintas keuangan dia, bisnisnya dia. Dia tidak mengambil bunga apapun. Tidak lebih daripada itu. Ada kalau mengambil bunga tidak ada perbolehkan. Maknanya pendapat yang sahih. Bunga bank itu tidak diambil sedikitpun Bukan urusan anda Falakum rusu amualikum La tablimuna wa la Orang lain mau ngomong apa silakan. Kalau nggak diambil nanti sama mereka akan diberikan kepada Orang-orang Yahudi Itu ngomong kosong Itu semuanya nggak ada urusannya Antum Antum harus menyelamatkan diri dari itu semuanya Falakum rusu amualikum Hak kalian modal atau uang pokok kalian La tawalimun wa la tawalimun Kalau tidak mau tawalimu tidak ada tawalimu Barakallahu fikum Ustaz ada sebagian orang awam mencibir salafin dengan ucapan Mereka gencal memerangi riba Tapi giliran transfer uang menggunakan jasa bank Bagaimana ini? Ya cocok dengan keawamannya itu Saya dipahami ya Jawabannya yang terangkan tadi Kalau fungsinya dua poin tadi Labas tapi kalau nabung di bank, menggunakan jasa bank untuk mendapatkan bunganya, mendapatkan uh, hadiah-hadiahnya, dan segala macamnya, layak jurus. Dikanakan bank adalah lembaga ribawi. Yang nabung di bank dapat mendapatkan undian berangkat umroh sekeluarga. Wah tepatan kira, nabung dia di bank, diundi dapat hadiah umroh, gak mabur umrohnya ya man. Saya tidak mengatakan tidak saya, tidak mebrur Nah ini juga bagus tanya ya Kita kasih hadiah yang lain Siapkan jawaban yang zen, yang rinci Loh, warnanya sama Tapi zen juga nih Insyaallah. Ah, kini lo lah caranya empat empat ya, send ya. Shalawat. Saya mempunyai ayah orang tua yang kerjanya nelayan. Di mana setiap harinya orang-orang memasang ikan cumi dan lain-lain terlebih dahulu. Sedangkan belum tentu ikan atau cuminya dapat atau ada Bagaimana hukumnya ustaz Apakah diperbolehkan Balbal. Yang sebelah kiri nah. Jangan mandang ini, ini murah ya kan. Tapi yang depan itu kesannya dulu. Dapat ini karena jawab pertanyaan nah, Yang sebelah kiri Gak usah malu-malu Ayallah Ya nah, nah. apa sih Balik lagi Angkat tangan jangan malu-malu Pak mau tanya, tanya saya punya orang tua nelayan cari ikan. Pergi malam, besoknya baru pulang. Orang-orang pesan ikan terus sama ayah saya ini. Pak, cumi ya, Pak. Pesankan cumi sekian kilo. Akhirnya disebutkan. Ya, kasihan. Mana uangnya? Miskin, mana uang. Sudah. Kalau ngomong kan masih mau nelayan, tentu ada barangnya. Bagaimana ini? Hmm. Hayo nah, ya Allah, angkat tangannya mau jawab. Tolong. Antum, kalau mengatakan tidak boleh alasannya apa? Kalau boleh alasannya apa? Tidak bolehnya kenapa? Dikarenakan belum ada wujudnya dan belum uh, apa namanya ini, nggak uh, bisa serah terimakan kan? Masya Allah, sayang jawaban anda kurang tepat. Ah di belakang sana, masya Allah, Faham. boleh? Gimana boleh? Wah, ya. alasannya kurang tepat. Mohon maaf jawaban kurang pas. Nah, topik Istisna, loh, istisna itu mau bikin sebuah barang. Ini gak ada yang dibikin. Ya apa sih? Ah. Nah. Masyaallah. Ini rantainya-rantainya ya. Ya, silakan untuk ambil barangnya. Masyaallah. Ah, santu. Dalam kondisi yang seperti itu, kasih solusi. Iya. Gunakan sistem salam. Uang di muka untuk barang begini, begini begini begini begini begini begini Dengan konsekuensi ketika ada Serahkan ketika tidak ada uang kembali. Itu konsekuensinya bai usalam. Naam. Dengan gambaran seperti ini boleh. Barakaladikum. Tadi kalau kemudian dia tidak menggunakan sistem salam, taib dia langsung mengakatkan sebuah barang yang belum ada pada dirinya laya juice. Nya Shah Apa hukumnya membeli sesuatu dengan kartu kredit? Jawaban dengan rinci dengan detail boleh atau tidak bolehnya. Ya Allah. Apa hukumnya beli sesuatu dengan kartu kredit? Luruy, Cak Kake. Ya Allah. Ah, daftar. Kenapa tidak boleh? karena awal tadi pembayaran di awal itu ditanggung oleh pihak operator kartu menggunakan uang yang lain uangnya siapa uangnya siapa ya enggak sih masa uangnya orang lain hmm? ya enggak tahu uangnya siapa ya mesti uangnya dia gitu ah tagihannya ada tempo. Tagihan ada tempo. Gimana gambaran tagihan tempo itu? Ya mestinya sih, dia akan ditagih setiap bulan. Dia bebas menggunakan kartu itu belanja-belanja belanja-belanja belanja Begitu pas jatuh uh, awal bulan tagih. Bapak, tagihan Bapak bulan ini adalah 10 juta. Kan begitu. Iya kan? Ada tempo. Kalau belum tempo ya enggak bakal ditagih. Tiap bulan dia ditagih hukumnya apa? yang rinci, yang jelas wah ini kurang tepat ini alasannya ya Allah ya Allah ya Allah tambahin lagi Ah, bagaimana? boleh boleh sebatas untuk transaksi saja terus Bunga apa? Kartu kredit kau ada bunga? Ijaran. Wah, berarti atom tidak paham kartu kredit. Gak ada bunganya. Antum yang ditarik. Bukan terus dikasih bunga sama dia. Wah, tasawurnya harus jelas dulu beri kasih hukum. Nah, saya kasih dua nama tambahan yang lain. Saya kasih penjelasan sistemnya seseorang yang ingin memiliki kartu kredit dia akan datang ke sebuah lembaga keuangan pilihan dialah, mau mandiri, mau ini, mau ini Pak, saya ingin bikin, bikin kartu kredit akan dibuatkan sebuah kartu kredit untuk Antum dengan nama Antum, dengan chipnya Antum ketika membuat kartu ini ada biaya administrasi lumayan, ada 900 ribu di muka biaya ini biasanya kan diperbaharui setiap tahunnya biaya administrasi tahunan dengan kartu ini anda bisa apa namanya belanja transaksi bebas tergantung kartunya ada yang limitnya sekian ada yang limit sekian ada yang unlimited saya paham ya terkelas-kelas tagihan setiap awal bulan depan ditagi mesti ditagi mau pakai uangnya dia kok. Lagian Bapak, bulan ini 10 juta. Ya, komitmen. Cing Aman. Antum biayanya boros, antum penggunanya boros. Heh, antum tagihannya 100 juta misalkan gitu. Tagih jepret Ketika jatuh tempo antum ditagih, tidak ada pembayaran. Dikasih tempo, sekian waktu lamanya, tek, tagi kembali. Ketika antum bayar, aman. Ketika tidak bayar, kena penalti Penalti sekian Di lagi tidak bayar sampai sebulan sekian bulan Anda kena denda sekian kali dari biaya yang ada Faham tidak? Itu namanya kartu kredit Hukumnya apa cuma dua biji polpen Alasannya apa? Contoh Begitu. Karena itu aja, eh, makanya dibilang gampang jawabannya. Awal, <laughs> ini dimasukkan oleh para ulama dalam bab namanya babul kafalah, bab mengkafil seseorang, bab menalangi seseorang dengan sebuah biaya, kafalah. Kaedahnya yang namanya kafalah layyju sufih al ujroh, yang namanya kafalah tidak boleh ada upah padanya. Papinya ihsan, ada ya, untuk mengkafir seseorang beres, yang penting dia bayar kembali selesai urusan, bukan dikomersialkan. Di sini ada administrasi, enggak cuma sekali, tahunan, ada penalti, ada denda dan segala macamnya. Maka penggunaan kartu kredit dengan sistem seperti itu tidak diperbolehkan apapun namanya. Itu fatwa uh, Lajnah Da'imah di bawah panjang sama mereka dalam fatwa Lajnah Da'imah darah kelabu fikir. Saya punya toko, ada orang ingin membuka cabang di kota lain, tempat ia tinggal Dalam akad saya mempersyaratkan investor tadi membayar royalti Nama toko, sejumlah uang misalkan 1 juta Berlaku setahun dan bisa diperpanjang Jika ada order, barang akan dikirim dari toko saya atau cabang tadi Tergantung mana yang lebih dekat, apakah diperbolehkan Namanya franchise Apa hukumnya ya Puan? Rinci, detain. Hah? Saya terangkan langsung atau surprise? Hah? Langsung aja. Uh, Barakalulikum terkait dengan masalah franchise ini. Barakalulikum bahasanya jual merek, <tuh> jual merek baik merek dagang atau uh, merek resep. Alhamdulillah hal-hal yang dia patenkan. Entah nama toko, sebuah barang, sebuah produksi dan segala macamnya itu difranchise-kan, di, -kan, di royalty-kan. Paham ya? Lawar Ini pernah kita tanyakan langsung, saya tanyakan langsung di mobil kepada Syekh Abdullah bin Salfik Al-Wafiri. Lupa saya tahun berapa itu, dari Manukal Bantul mau, mau balik ke Alansor, Jogja, di mobil ada saya. Beberapa apa yang lain saya lupa, yang sama saya ketika saya tanya langsung masalah ini. Beliau mengatakan tidak mengapa yang namanya menjual itu ada jual sebuah barang sebagaimana biasa hakiki ada menjual sesuatu yang sifatnya maknawi dan dia bernilai boleh asalkan e, dalam perkara-perkara yang mubah dalam perkara-perkara yang halal bukan dalam perkara-perkara yang haram warahmatullahi wabarakatuh. Nama ikhwan, karena dia dikarenakan cabangnya antum bebas, mau Uh, kirim barang ke uh, lewat antum atau lewat cabang tadi enggak ada masalah dikarenakan yakum muqam bil malik. Barakallahu fikum wallahu taala alamu bis Jual beli hasil panen, misal padi atau mangga tidak ditimbang, tapi sistem tebasan atau borongan bagaimana hukumnya dipahas tadi. Nah gitu ya, kalau mangga jelas dia harus masak, kalau masih mentah maka dijual belikan karena fungsi, fungsi mentahnya itu. Kalau padi sudah menguning, diperbolehkan ketika ada tim ahli yang memprediksi berapa jumlahnya. Yang kedua harus dipanen di tempat. Paham tuh? Haduh ya. Tapi kalau langsungan aja dengan tanpa poin-poin tadi maka enggak diperbolehkan. Subhanallah. Apa hukumnya merahasiakan seborsep? Dan bila ada yang ingin mempelajari, sang penjual mematok harga tinggi 15 juta Padahal dalam ilmu ini kan Kita diminta untuk tidak boleh bakil Ustaz. Lah ini dalam usaha makanan kalau malah bersulit, bagaimana Ustaz? Nah, iya. Enak kamu nya Ini yang dikatakan tadi Ya Ikhwan, menjual merek Saya dah faham ya, entah sebuah resep rahasia yang telah antum temukan formulanya dan ini betul-betul rahasia entah pada herbal atau pada jamu atau semisalnya itu itu bernilai mahal harganya itu maka diperbolehkan bagi dia untuk menjual resep tadi itu ya dia paten kan dipatenkan itu punya dia resep yang ini dijual sama dia, barokallahu ya namanya urusan duniawi ya dikomersialkan oleh dua itu bedanya orang yang berilmu dan yang enggak berilmu. Dia punya ilmu resep tadi bernilai dia 15 juta setiap kali ada orang datang sama dia. Antunya enggak punya ilmu yang golek dewe. Pengin dapat ini. Iya, bayar. Nah, Urusan dunia boleh, tapi kalau resep ilmu agama enggak boleh. Dipahami tidak? Enggak? enggak boleh agama tidak boleh kamu berjual belikan, tapi kalau duniawi enggak ada masalah. Paham enggak ini? Saya memiliki ilmu yang tidak dimiliki sama yang lainnya Saya memiliki ilmu tentang masalah ilmu faraid Masalah waris, semua tidak ada yang bisa Yang ingin belajar waris sama saya, sini Saya ajari e, daurah faraid selama sepekan Satu orang bayar 10 juta Hukumnya apa? Warisan kamu miliaran Allah belajar sebentar 10 juta, Zen dapat warisan Hukumnya apa ini? Tidak nah, boleh, itu namanya akhzul ujrah ha? Barakallahu fikum Layajus Jadi dikatakan Wala tashdarubi ayati zamanan qalilah Kamu jangan memperjualbelikan ayat itu dengan harga yang sedikit Duniawi, yaitu makomnya Antum Cari ujrah duniawi tadi <tuh> Dindak boleh <tuh> Barakallahu fikum ketika formulanya itu dalam dunia medis atau apa yang harganya mahal, wah itu bisa miliar harganya, kan nah, bisa dibeli sama uh, apa, perusahaan mana atau apa gitu, ambil gitu disuruh bikin itunya, wah itu pak besar royaltinya, kan nah, gitu ya dalam dunia apapun. Ada sebagian orang itu yang allah mustaan gimana ya? Kalau bab kini-kini ngereng reng yang enggak perlu bakil ya, اخي diajar ya اخي jangan kitmanul ilmu, mau nyemukan ilmu ya aki Ah, sudahlah. Diajari. Diajari begitu ngerti tahu formulanya sudah hilang dia. Hilang dia. Tahu-tahu dia menjual resep tadi itu. Hah? Ini buatan saya sendiri. Dia menjual padahal dari orang lain tadi itu, dari suruh dia balas gratis sampai dia miliki dijual sama dia. Hadabila akhlak wala adab. Dia orang enggak tahu diri. Harqosiku. Giliran dia yang punya, wah, dijual sama dia. Orang lain jangan fakhil ya khit taqullah. Hadal la'in, hadal la'in. Wallahu a'lam. Apa hukum seorang makelar yang mendapatkan keuntungan lebih yang tidak diketahui oleh pemilik barang? Sedangkan kesepakatan dengan pemilik barang dia hanya mendapatkan persenat Bahkan keuntungan penjualan lebih banyak maklarnya dari pada pemilik barang Tidak diperbolehkan Ini ketentuannya Ketika ada kesepakatan Kamu dengan maklar kamu Atau dengan wakil kamu Atau dengan cabang kamu Barang ini dijual sekian 50 Kamu tak kasih fee atau sekian Dia jual bisa lebih daripada itu dia jual sampai harganya 60 sudah dipahami ya maka kewajiban sang maklar atau sang wakil atau sang cabang harus mengembalikan sisanya kepada pemilik barang penjual aslinya itu haknya dia, bukan haknya maklar tadi kalau dia mengambil dengan tanpa dengan tanpa pengetahuan pemilik barang termasuk memakan harta orang dengan cara yang bakil, harta haram dipahami tidak? kecuali kalau dikasih kebebasan dari saya 50, bebas atau menjual berapapun Enak dia sudah dia kan enggak Kesepakatannya Jual sekian Kamu tak kasih sekian Maka sesuai dengan kesepakatan yang ada larak -larak. Nah Kalau yang dilakukan oleh kaum salaf Enggak seperti orang sekarang ini Kalau mereka Masya Allah Sisi ihsannya itu tinggi Jadi Ada salah satu sahabatnya Rasul Diperintahkan oleh Rasul Untuk membeli sebuah seekor uh, seekor kambing dikasih uang satu dinar satu dinar beli k seekor kambing udah dia ke pasar beli seekor kambing dengan uang tadi itu beli dapat kambing ini dijual lagi sama dia sama seizin rasul dijual mendapatkan dua dinar dijual lebih mahal lagi sama dia Dapat dua dinar. Setelah itu yang satu dinar dia berikan seekor kambing lagi dibawa pulang. Ya Rasulullah ini kambingnya, ini satu dinarnya. Barakallahu fiq. Keterangan seperti ini seharusnya para makelar itu, para wakil itu, para cabang-cabang itu atau orang yang diminta ta'awun untuk membeli subahar seperti ini mesti mestinya. Nah kemudian nilai nipu dibalik belakang, Allahumma astaghfirullah. Gitu ya, makanya beda salaf sama khalaf. Yang lebih lagi yang disebutkan dalam hadis terkait dengan karyawan dengan bosnya itu, ada seorang karyawan yang kerja sama seorang dapat upah nggak dia ambil sama dia, itu upah dikembangkan sama bosnya beranak pinak sampai berubah menjadi hati begitu banyak. Ya, Kambing-kambing hewan sejauh mata memandang di sebuah lembah. Satu saat datang itu karyawan ke dia mana uh, apa, gaji saya yang dulu itu dia bilang gaji kami yang kamu pandang sekarang itu milik kamu semua itu gajinya kamu. Dia ditinggal dalam sebuah hadir. Sekarang mana ada kayak gitu enak teman gaji kamu sih neh untuk kamu. <laughs> Allah merestan. Pentingnya kejujuran pentingnya din dalam berkara seperti ini pakar belum. Allah taala alam bisawab Nah, sudah maghrib ya? Jam berapa belum? Jam berapa itu? Setengah enam lebih lima. Ah, maksudnya? kurang semenit. Di sini jam 5 lebih 31. Betul? Sudah apa lanjut? Oh, sih. Ketika sebagian santri makan bareng-bareng. Kelompok makan itu. Bagi makan bareng ada salah satu santri ingin membeli lauk tambahan di Macsoft. Namun ia belum ada uang. Kemudian salah satu temannya yang satu makan itu meminjami dia uang. Nih, kenapa tak pinjam? Ya, kamu yang beli. Apakah termasuk riba? Dikarenakan dia mendapatkan kemanfaatan dia makan bareng bersama dengan temannya tadi nah, itu. Astagfirullah. Iya kan. Mestinya ya, jangan dipinjam. Dana yang beli saya punya uang Ini itu lauk tambahan dikasihkan eh makan bareng-bareng ihsan gitu loh semua itu jangan sebab komersil terus kalaqallah khabar ketika dia akadnya telah pinjam nih tak pinjami dia beli lauk, lauknya itu untuk teman-teman dia yang ini mau beli mau berbuat ihsan kepada dia enggak ada masalah enggak ada masalah bukan termasuk qarthun jaru naf'an barakallahu khabar allah fa'alam yisawab masih banyak terpaksesnya, uh, ini ada yang malah belum R, R pun di waktu yang berikutnya Semoga kemanfaat Dan masih banyak sekali pembahasan yang belum diangkat Tapi insyaallah banyak yang sudah dibahas dalam kesempatan kali ini Semoga manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilahi la anta astaghfirullah wa adukui ilaih Wallahlu hafizhukumullahu ta'ala